Allah, Robbal alaam, Allah, min al-hatan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa barakatu Wa Oh Alhamdu lillah alamin Allahumma salli salatan kamilatan wa salamantaman salaman tamman. Ala Sayyidina Muhammadinillazitan Watan parjibilqorab. Watukta bilawaj wajwatunali birragab osnul hawatim. Wayustaz kalgamam jilkarimu ala ala wana pasimbiadari kulli maklumilaka. Amma baat. Jama'a. Oh, jama'a. alhamdulillah Kecewa. Boleh aja kecewa. Tapi jangan sampai berlarut Karena kecewa berlarut-larut menghasilkan jengkel Dan jengkel berlarut-larut menghasilkan dendam Dan tema kita kali ini adalah Dendam Apa itu dendam? Dendam adalah salah satu penyakit hati Yang menyebabkan panasnya hati Bergujolaknya hati Yang menyebabkan terjadinya bahaya buat diri kita Baik kesibukan karena kenapa? Sibuk memikirkan orang lain <tuh> Padahal ada banyak yang bisa kita kerjakan Betul tidak? Ngapain mencela orang? Ngapain mengukur orang? Ngapain menilai orang? Nanti Allah yang mengukurnya Oke? Okay? Inilah bahaya dari sifat dendam Makanya dendam ini harus dihilangkan. Karena bisa jadi dendam itu menghapuskan seluruh amal ibadah kita. Dan Alhamdulillah kita hadirkan dua bintan tamu. <D wellness> Dan semoga bintan tamu ini tidak memiliki sifat dendam. Dia adalah <snack> resa Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Bagaimana Eca? Baik-baik Alhamdulillah Baik Ustaz Selain resa Di samping kiri saya Ada Nilam Assalamualaikum Nil Waalaikumsalam Ustaz <laughs> Bagaimana kabarnya? Baik Alhamdulillah. Alhamdulillah Nikmat ya Kalau tidak punya dendam Nikmat Iya. Kalau punya dendam bahaya Karena dendam itu tidak ada habis-habisnya Hati-hati Karena dendam itu buah hasil dari kemarahan yang tidak kesampean untuk dibalas. Karena dendam itu menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang didendami. Atau mendoakan supaya yang didendami itu celaka. Itulah bahayanya dendam. Sampai-sampai dia tidak ada waktu lagi untuk ibadah karena memikirkan dendamnya. Awas! Awas! Bisa saja dia masuk ke masjid, tapi yang dipikirnya bukan Allah, tapi yang dipikirnya adalah yang didendam itu. Ada tiga yang tidak bisa hilang dari manusia. Yang pertama, <tik> <tik> iri hati, kecemburuan. Itu wajar, wajar manusia cemburu, tapi cemburu yang sepantasnya, cemburu yang positif, makanya alir, larikan ke mana? ke positif aku cemburu dia cantik makanya rawat mukamu bukan cemburu sama orang sampai dia harus maaf larinya ke negatif itu sama sifat yang kedua yang tidak bisa hilang dari manusia adalah sifat percaya percaya baik percaya kepada makhluk alus percaya pada kata-kata orang sehingga dibohongi. Percayanya tinggi. Dan yang ketiga, inilah yang berbahaya yang namanya sifat den, dendam. Ada pada pada diri manusia dendam. Enggak dikasih, ya tunggu pembalasanku. Suatu saat kau butuh dengan saya tidak akan kukasih. Pasti Pasti akan timbul yang namanya kebencian seperti itu Namanya dendam itu Makanya dendam itu ada pada diri manusia <gak> Jama'ah Oh jama'ah Alhamdulillah <gak> Kenapa Nil? Enggak, nah, ada yang mau ditanyain Ustaz Silahkan Ada wanita ma pria gitu, terus mereka. Ada wanita dengan pria kenapa dia? Nah. Menjalin hubungan, ya terus terus putus kan? Ya udah deh kita putus. Iya aku ikhlas kok. Kamu boleh pacar lagi. Uh, ini kamu supaya kamu dapat yang lebih baik apa gitu gitu kan? Iya, aku aku sudah ikhlas. Ya, aku tidak marah. <laughs> Kak, kita putus saja. Mudah-mudahan <laughs> kau tidak dapat pacar lama. Ah. Iya. Ya ah. gitu enggak. Tapi di belakangnya terus tiba-tiba oh. begitu tuh. saya ngerti. Apa yang dibetarkan oleh Nilam. Mau tahu apa yang dimaksud oleh Nilam? Bagaimana orang dua pacaran ini putus terus apa yang terjadi di antara keduanya? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jama'ah. Jama'ah. <tuh>